Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Saya di sini sekarang kembali menegaskan tentang Islam, iaitu sebuah jalan. Islam adalah din dan din di sini bukanlah agama. Karena jelas agama itu dari bahasa yang sekerta dari kata ak tidak agama kacau sedangkan islam itu sendiri artinya adalah berserah diri kepada Allah. Akan tidak relevan jika Islam ini dijadikan sebuah agama karena nantinya akan menjadi agama Islam. Artinya berarti agama tidak tidak kacau berserah diri. Itu tidak relevan. Harusnya Islam ini adalah jiwa. Harusnya Islam ini adalah jalan. Jalannya jiwa di Nul Islam jiwa yang berserah diri kepada Allah Inna Dina Indahul Lagi Al ya Islam. Sungguhnya jiwa yang kembali kepada Allah adalah berserah diri. Lakum di Nukum Waliatin. Jiwa mu untukmu, jiwaku untukku, ribadiku untukku, ribadimu untukmu. Jiwa, jalannya jiwa. Nah sehingga ketika muncul ketika muncul ego, ini orang ada yang merasa terhina, ada orang yang merasa dihina. Siapa yang menghina? Siapa yang yang merendahkan? Siapa yang menghina Islam? Tidak ada yang menghina Islam. Karena ketika pun ada orang yang menghina Islam, dia sesungguhnya tidak menghina Islam, tapi dia sedang menghina dirinya sendiri. Kerana Islam itu ya luwaliulali. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ketika ada orang yang membina Islam, untuk apa kita bela Islam? Karena Islam sudah tinggi. Justru kalau kita merasa kita harus membela Islam, itu sama dengan kita merendahkan Islam. Karena Islam juga sangat tinggi. Lalu kita menganggap diri kita lebih tinggi dari Islam tu, merasa harus membela, tidak usah. Karena ketika orang menghina Islam, hinaan itu akan kembali pada dirinya. Karena di dalam dirinya ada suatu hukum yang sangat canggih, hukum ketetapan, yaitu ketika orang menimbulkan ruk dalam lain. Ini adalah hukum ketetapan. Ketika orang itu menghina, hinaan itu akan kembali pada dirinya. Ketika orang itu mencelak, kecelahan itu akan kembali pada dirinya. Kata-kata kotor dari dalam diri kita anjing, goblok, tolong pada orang lain. Itu adalah sebetulnya gambaran dari pribadinya yang tol, goblok, dan anjing. Jadi tidak ada yang menghina Allah, tidak ada yang menghina Islam. Inilah perbedaannya agama yang Samawat dan yang ardhun. Inilah perbedaannya din yang Samawat dan din ardhun. Jiwa atau jalan yang dari langit dengan jalan dari bumi. Kalau jalan dari bumi, imannya itu dibentuk pahit pikiran. Imannya itu disesuaikan dengan pikiran, Allahnya itu disesuaikan dengan kandang nafsunya dengan kandang pikirannya, sehingga iman dibentuk oleh pikiran. Itulah sama Ardhun, itulah dirunya Ardhun, sehingga muncullah agama. Ketika dia merasa agamanya hilang, marah, marah, bahkan membunuh orang dengan ucapan Allah pada orang yang menghafal Quran dengan pikirannya, orang yang Tafidh Quran orang yang bicara Quran tafidh baru mengendap pikiran palsu imannya palsu imannya pada umumnya palsu karena imannya baru masih dibentuk oleh pikiran imannya itu dikelola dan dimanage mengikuti kandang pikirannya padahal tidak semua orang memiliki pikiran yang sama dan iman yang dibentuk oleh pikiran tidak suka melihat perbedaan tetapi ya, sudah jelas di oleh Allah, Allah adalah perbedaan itu ramah. Justru adanya perbedaan itu, disitulah kita menandangkan kalau orang beriman, Oh Alhamdulillah bersyukur ada agama lain, ada Hindu, ada Kristen, ada Buddha. Oh Alhamdulillah saya bersyukur, ternyata ada keyakinan yang berbeda dengan cara berpikir dengan masing-masing. Ini ketika melihat orang yang berbeda pikirannya dengan dia, berbeda dengan cara berpikirannya dengan dia, marah. Iman kepada siapa? Kalau kita marah, sedikit-sedikit mahasiswa terhina. Nah siapa yang menghina? Allah tidak. Dihina pun Allah tidak akan hina. Karena Allah itu maha suci. Allah itu sudah maha tinggi. Orang yang menghina Allah itu akan kembali. Hinaannya itu kepada dirinya masing-masing. Karena di dalam dirinya sudah ada. Sudah ada jiwa. Gambaran apa yang dikeluarkan itu adalah gambaran apa yang ada dalam diri, sehingga Nabi Muhammad pun mencatatkan ketika orang menghina, mencela dia tetap tersenyum, dia tetap berbuat baik. Bahkan seorang yang diruji lupa, yang tidak melihat dan buta menghina Rasul, Rasul tetap tiap hari memberinya makan, isu berpasar, Rasul tetap menghina, tiap hari memberi makan kebaikan kepada itu karena apa? Dia karena merasa tahu bahwa orang yang menghina, orang yang mencela itu karena dirinya sendiri tercela dan terhina. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menghina Allah dan menghina Islam. Kalau tiba-tiba kita merasa, oh ini menghina agama saya, siapa yang kamu, orangnya tidak menghina. Tapi dirinya sendiri yang merasa hina, dirinya sendiri yang terhina, bukan Allahnya, bukan Islamnya. Tapi ego pikirannya harga diri yang utama. Harga diri itu kepada cangkang, harga diri ini kepada ego, harga diri ini kepada pikiran, harga diri ini kepada nafsu. Selalu ingin dihargai, wah oh, saya ingin dihargai. Nah itu kesombongan yang nyata. Sehingga ketika inna dina in duloo tidak ada apa apa yang diterima oleh Allah kecuali dari masalah ego itu kesombongan. Dan satu satunya yang paling ajaran dari iblis itu adalah ajaran kesombongan, ajaran aku paling benar. Padahal kalau dinyatakan dalam kebenar, ina dina yang dawai itu semua jiwa yang diterima pada waktu peristiani, maka ini untuk semua, untuk semua bangsa, untuk semua ras manusia. Siapapun itu, mau Kristen mau Hindu mau Budha. Mau percaya Tuhan atau tidak, ini untuk semua manusia. Semua manusia berhak untuk berserah diri hanya kepada Allah. Jiwanya, di Islam, jiwa yang berserah diri kepada Allah. Tidak ada satupun yang hina Islam. Ketika kita merasa terhina, bukan Islamnya yang terhina. Tapi egonya, agamanya. Merasa dirinya agamanya yang terhina, itu egonya. Padahal tidak ada orang satupun yang menghina Allah atau menghina Islam dan tidak perlu kita bela Allah sudah selalu Allah sudah Mah besar dan Mah menciptakan kita sebesar apa kita itu tak bukan siapa siapa namun membela Allah dari mana paling juga kita yang butuh pembelaan Allah kita yang butuh pembelaan Islam kita yang harus menyelaraskan diri agar menjadi Islam. Kita harus mengelangaskan diri agar sesuai dengan kenyataan Allah. Allah itu dihina, dicaci maki, dia tidak akan tersentuh. Dia tidak akan tersentuh karena dia mahasuki, Maha Besar. Orang-orang yang menghina, mencela, itu kerdil. Orang-orang rendah, orang-orang yang dihina kan dirinya sendiri. Ketika kamu merasa terhina, oh saya merasa terhina. Soalnya agama Islam Dari mana? Pancasila saja bukan negara yang beragama Pancasila itu negara yang bertuhan Pancasila itu nomor satunya bukan keagamaan yang maha esa Ingat Pancasila itu satu adalah ketuhanan yang maha esa Bukan keagamaan yang maha esa Jadi tidak harus beragama Kalaupun misalnya, oh kamu tidak, bukan orang Indonesia kalau begitu bukan Pancasila kalau begitu kalau tidak mengakui adanya agama Pancasila itu nomor satu ketuhanan yang Maha Esa ingat bukan keagamaan yang Maha Esa jadi orang Kejawen yang itu bukan notabene, Kejawen itu bukan agama itu berhak tinggal Indonesia orang Baduy, orang Sindawiwitan itu bukan agama tapi mereka berhak tinggal di Indonesia karena mereka mengakui adanya Tuhan Mengakui adanya Allah Mengakui adanya Syahniangwidi Apapun kamu menyebutnya Artinya dia meyakuin adanya Tuhan Itulah ketuhanan yang Maha Esa Bukan keagamaan yang Maha Ingat Bukan keagamaan yang Maha Agama memecah belah Sedangkan keyakinan kepada Allah Iman Itu menyatukan semua bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika Berbeda-beda tapi satu yang satu tujuan ketuhanan yang maha esa bukan agama nafas. Harus tahu tidak ada seorang pun yang mengingat Allah dan mengingat Islam. Dan ketika kamu merasa terhina, agama kamu merasa terhina itu bukan Islam yang terhina, tapi egomu, ego kamu merasa agama paling benar, ego kamu merasa paling hebat, ego kamu merasa paling baik itu diciptakan oleh Iblis. Ingat, itu diciptakan oleh Iblis. Ego. Ego. Iblis pun beribadah nyanyi pada Allah. Iblis pun tak hanya pada Allah, tapi satu, yaitu Iblis sombong merasa dirinya paling benar. Ketika disuruh sujud pada Adam, dia tidak mau. Ketika pikirannya disuruh sujud, tidak mau. Ketika dia Um, Allah membuat satu pembaruan, dia tidak mau menerima pembaruan itu. Dia ingin dengan hal-hal yang sudah lama. Padahal gerobak tidak bisa dipakai untuk mengangkut barang yang banyak ke Amerika. Tetap saja kita harus pakai pesawat. Dan kalian tidak mungkin menonton video Youtube saya dari mesin ketik. Tetap saja harus pakai laptop ataupun handphone Android. Masa kita masih menggunakan teknologi lama? Ini zaman berjagih. Ini zaman sudah kita harus membuka Ketika zaman canggih, bukan mengawannya atau kita harus mengikutinya se Sekarang kita sudah canggih, masa kita harus balik lagi ke zaman primitif? Ingat, tidak ada seorang pun yang menghina Allah Tidak ada seorang pun yang menghina Islam Tapi ketika kamu merasa agamamu ini, itu bukan Islamnya, itu bukan Allah Tapi agamamu salahmu sendiri Salahmu sendiri yang menyimpan ego yang menyimpan penyakit dalam hatimu, Allah tidak menyebabkan Karena dalam Indonesia pun, dasar negara kita bukanlah keagamaan yang mahesa, tapi ketuhanan yang mahesa. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.